Mitra bisnis Faisal Basri menilai Kabinet Indonesia bersatu jilid 2 pasca reshuffle terbilang masih terlalu gemuk meskipun tidak ada penambahan menteri baru. Salah satu yang membuat gemuk adalah keberadaan menteri koordinator atau menko. Hal itu tentu menjadikan birokrasi semakin panjang, padahal dengan keputusan SBY menambah wakil menteri saja sudah bertolak belakang dengan efisiensi dan reformasi birokrasi. Untuk membicarakan mengenai hal tersebut, segera kita berbincang dengan Faisal Basri. Pak Faisal, mengapa keberadaan Menteri Koordinator dinilai memperpanjang birokrasi? Bukankah mereka seharusnya bisa mengkoordinir Menteri-Menteri di bawahnya? Kalau Menterinya ada seribu, barangkali perlu Menko. Kalau Menterinya 30, kan ada Menteri Urusan Ekonomi, Menteri Urusan Sosial, dan Menteri Urusan Politik ya. Katakan tiga itu ya. Minggu ini... Presiden langsung pimpin rapat koordinasi bidang ekonomi. Minggu depan, bidang sosial. Minggu berikutnya lagi, politik. Terus begitu. Jadi langsung dikoordinir oleh Presiden. Jadi buat apa ada Menko? Iya, kantor Menko makin lama makin besar. Karena apa? Menteri-menterinya kan makin banyak ininya, cakupannya. Jadi, wuh, wow, makin sumpak tuh kalau Anda lihat di lapangan banteng ya. Gedung Menko itu, makin sumpak Jadi, Pak, apa yang seharusnya pemerintah lakukan? Jadi ayo deh kita melakukan hal-hal yang mendasar yang betul-betul merupakan perubahan yang terukur membawa pada perubahan yang memang sepatutnya, jangan retorik lagi. Sedihnya lagi tuh kalau Anda datang deh ke kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kantornya itu kecil sekali di ujung Senopati di Sudirman itu yang dari arah Semanggi itu sebelah kiri kan kantornya sekecil itu ada wakil menteri stafnya pun sedikit sekali ada wakil menteri coba ne bayangkan demikian Faisal Basri saya Dona Oriza.